Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Jumat 8 Desember 2017 dibacakan Ardian <SILENCIO> Istri Bupati Pidie bersama dua ajudan tewas tabrakan. Banjir masih kepung 3 kecamatan di Aceh Selatan. Timbatan di jalan Perla Lokop terancam ambruk diterjang banjir. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM. Britanija je bila v središču Ringar di Radio Lowser je bil v Tenggara, Radio City je bil v središču Parkomana Radio Amanda 104 FM bil inilah berita dan laporan Radio dari Sratos je Dalun kabar duka datang dari Kabupaten Pidi, mobil yang ditumpangi istri Bupati Pidi dilaporkan mengalami kecelakaan di Pulau Jawa. Kecelakaan ini merenggut nyawa Sarifah, 48 tahun, istri Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abusi, dan dua ajudan. Kabar kecelakaan yang menimpa rombongan istri Abusi beredar kencang melalui media sosial dan grup-grup berbagai pesan. Sekda Pidi H. H. Amirudin MSI yang dikonfirmasi mengakui kabar kecelakaan dimaksud. Menurutnya, kecelakaan terjadi di daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat Petang, tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekta mengatakan istri Abu Sik berada di Pulau Jawa dalam rangka mengikuti pendidikan dan latihan atau diklat. Sumber lain yang dekat dengan PMKP di menyebutkan saat kecelakaan rombongan istri Abu Sik dalam perjalanan ke Solo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini merenggutnya Wasarifa, istri Bupati Pidi atau Roni Ahmad atau Abu Sik, Afdal, Ajudan Bupati Pidi, serta Cutrita Zahara, Ajudan Istri Bupati. Sudarlun 3 kecamatan di Aceh Selatan yakni Trumon Timur, Trumon Tengah, dan Trumon masih dikepung banjir. Ratusan kendaraan masih terjebak, macet di ruas Jalan Nasional Tapatuan, Subur Salam. Ketua Satgasar Aceh Selatan, Mai Fendri, mengatakan banjir tidak hanya menggenangi badan jalan, tapi juga merendam rumah warga di tiga kecamatan. Bahkan ratusan warga di Kecamatan Trumon Tengah terpaksa diungsikan ke lapangan detas Menci Brimob, Desa Ijernih, Kecamatan Trumon Tengah. Evakuasi warga terus dilakukan, hingga saat ini kondisi banjir belum terlihat tanda-tanda akan surut. PLT BPB di Aceh Selatan, Cud Sazalisma menambahkan banjir di Kecamatan Kota Bahagia akibat meluapnya kerumbah kongan usai diguyur hujan dalam beberapa pekan ini. Sementara banjir di Kecamatan Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur merupakan kiriman dari Sungai Sultan Daulat. Dalun pasca dilanda banjir, jembatan beton di Jalan Perlak Lokop tepatnya di Gampung Berandang, Rantuh Perlak, terancam ambruk. Sebelumnya posisi jembatan di Jalan Perlak Lokop memang sudah turun. Namun pasca banjir, kondisi jembatan bertambah memprihatinkan. Bahkan biram ujung jembatan terkikis banjir. Anggota DPRA, skandar Al-Farlaki, mengaku telah menerima laporan dari warga terkait jembatan yang terancam Ambruk dan telah meneruskan laporan tersebut ke Dinas Binamarga Provinsi Aceh agar segera ditangani. Karena sarana penyeberangan ini sangat vital menghubungkan antara Aceh Timur dan Gayulues dan sering dilalui L300 rute Kota Langsa-Gayulues. Sudahlun Kodim 0107 Aceh Selatan melaksanakan tanam padi perdana di lokasi lahan cetak sawah baru wilayah Koramil 07 Kelut Selatan, tepatnya di Desa Ujung Padang, Kamis kemarin. Kegiatan dihadiri dan Ramil Kelut Selatan Kapten Abdurrohim, Kepala Dinas Pertanian Setempat Yulizar, dan pihak lainnya. Gesi Desa Ujung Padang Mistar mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak karena dengan adanya cetak sawah baru dapat memajukan bidang pertanian. Desa yang dulunya hutan kini dijadikan persawahan. Petani dapat mengembangkan pertanian dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sementara dan ramil 07 Kelut Selatan, Selatan Kapten Abdurrahim Mewakili Dandim, Mewakili Dandim mengatakan sawah yang siap tanam seluas 10,5 hektar dan yang akan digarap 46,1 hektar Dalam waktu dekat segera diprogramkan tanam padi. Ia meminta sawah yang telah dicetak dapat digunakan dengan baik. Anda sedang mendengarkan berita utama SRBI FM. Sudalun Kristina Sitanggang 26 tahun warga Desa Jaharun Kecamatan Galang Deli Serdang Sumatera Utara tewas dalam kecelakaan lalu lintas di jalan arteri Bandara Kuala Namu Deli Serdang Jumat pagi. Pengemudi mobil Nissan Evelia yang menyeruduk sepeda motor korban telah ditahan polisi. Kasa Atlantas Polres Delis Redang AKP Imam Yudin mengatakan kecelakaan maut terjadi ketika Kristina dibonceng sepeda motor oleh Lintong Brutu, 27 tahun. Tanpa disadarinya, keduanya di belakang mereka meluncur kencang mobil Nissan Evalia BK1143UL yang dikemudikan RK Nasution. Seketika mobil hitam tersebut menghantam bagian belakang sepeda motor korban hingga menyebabkan keduanya terhempas ke aspal. Kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Fatar Asih yang berada di Lubuk Pakam Deli Serdang. Namun malang bagi Kristina, wanita tersebut dinyatakan sudah tidak bernyawa ketika tiba di ruang IGD. Imam pun memastikan pengemudi mobil telah diamankan ke Polres Deli Serdang untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga menyita dua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Sudarlun Satuan Reskrim Polres Aceh Timur kembali mengamankan dua pelaku tindak pidana perjudian Togel dalam wilayah hukum Polres Aceh Timur. Salah satu dari kedua pelaku yang diamankan yaitu seseorang perempuan SA 36 tahun warga Perla Aceh Timur. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Harahap mengatakan SA saat ini telah diamankan di Mapolres Aceh Timur untuk proses hukum lebih lanjut. SA terlibat juri Togel karena melanjutkan peran suaminya sebagai agen Togel di wilayah Kecamatan Perlak karena suaminya ABD 68 tahun mengalami sakit. AKP Harah mengatakan terungkapnya keterlibatan SA menjadi agen menggantikan suaminya di wilayah Perlak berdasarkan pengembangan dari dua tersangka yang diamankan sebelumnya 4 Desember 2017 di Kede Perlak. Pengembangan dari penangkapan dua pelaku di Perlak terungkap bahwa di Kecamatan Madat, Togel dikelola oleh AR, 53 tahun, dan ABD. Sementara ABD sakit sehingga bisnis tersebut dijalani istrinya, SA. Kini para tersangka tersebut telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Sudahlun, ribuan penduduk Palestina memenuhi jalanan di Yerusalem, Jalur Gaza, dan Tepi Barat sejak Kamis kemarin. Mereka melakukan unjuk rasa atas pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel. Al-Zazera memberitakan pada demonstrasi di tepi barat rakyat Palestina terlibat bentrok dengan aparat kepolisian Israel. Kerusuhan terjadi antara polisi dan kaum muda Palestina. Otoritas Kesehatan tepi barat melaporkan 5 orang terluka, 50 orang terluka dalam kerusuhan tersebut dengan 16 diantaranya dilarikan ke rumah sakit. Para demonstran berkumpul di pusat alun-alun Manara di Ramallah berbasis menuju Al Sepanjang perjalanan polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet. Kerusuhan merda setelah beberapa jam. Selain di Yerusalem, Jalur Gaza dan Tepi Barat dan Tepi Barat, kantor berita Anadolu melancir. Rakyat Palestina juga berunjuk rasa di Hebron, Nablus, Tulkarm dan Yeriko. Di Gaza, Harian Wafa memberitakan empat warga Palestina terluka karena Israel menembak dengan peluru tajam. Demonstran ditembak ketika berkumpul di Timura Khan Yones. Dari Newsroom Seram Tanjung Permais, berita malam edisi Jumat 8 Desember 2017. Berita pagi Seram di FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Pritao malam in juga ki anda akses di situs internet si ga lahko